Pak Faisal, dari analisis Anda, bagaimana pemetaan UKM ini, Pak? Peta permasalahannya tuh tidak terurai secara komprehensif. Dan apa yang ditawarkan kepada UKM, menurut saya, di pinggir-pinggirannya saja. Tidak di mayoritas UKM yang besar, gitu. Artinya, mayoritas UKM itu... Justru tidak tersentuh. Jadi ada di peri-peri saja yang UKM sekarang ini. Dan seolah-olah gitu UKM itu persoalannya cuma financing saja. Yang seharusnya apa? Persoalan yang lebih mendasar adalah e, bagaimana UKM ini hindungi dari praktek-praktek bisnis yang sangat tidak adil yang dilakukan oleh yang besar. di mana antara lain UKM sebagai supplier gitu. Justru yang hal-hal seperti ini yang lebih pendasar dan UKM kota gitu yang relatif sedikit dibandingkan dengan UKM di sektor perkebunan dan pertanian. Misalnya dengan mempercepat dan mempermudah dan mempermurah urusan sertifikat tanah. Padahal kan yang paling banyak bisa dibantu adalah petani sawit, petani karet, petani eh, cabai ya. Itu yang banyak gitu. Sementara UKM yang di kota itu nggak begitu masalah sebetulnya. Ini yang saya maksudkan peta persoalannya tidak terurai secara komprehensif sehingga UKM ini tidak sesuai dengan prioritas permasalahan. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Dan mitra bisnis demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Dinda Natasya.